Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la halla wa la quwata illa billah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu amma ba'd Jamah kaum muslimin, wa rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam satu kegiatan yakni kajian karumah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau al-ustad Dr. Rayhanul Bahrain Hafizahullahu Ta'ala yang insyaallah akan membahas tentang fikih kesehatan kontemporer haid dan nifas dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita untuk itu untuk mengefektifkan waktu kepada beliau kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya'i wal wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Segala puja dan puji berhak diaturkan pada zat yang maha satu. Tidaklah segala makhluk baik di kolong langit sampai di pusat bumi yang terdalam melainkan senantiasa memuji pada Allah Subhanahu wa taala yusabbihulahu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa dan tentunya manusia sebagai makhluk yang mulia dan telah dimuliakan dari segala macam makhluk walaqad karramna bani adam tentu manusia lebih layak lagi memuji Allah dengan pujian-pujian ma'ruf yang sesuai dengan syariat. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihwan fillah wa khotafid din. Insyaallah pada pertemuan kita satu jam ke depan kita akan membahas tema yang terkait dengan atau yang berjudul Fikih kontemporer Kesehatan wanita Jadi Poinnya yang kita bahas Poin yang kita bahas pada pembahasan ini Adalah Fikih Kemudian kesehatan Dan kontemporer Haid dan nifas Jadi yang kita tekankan sekarang Adalah beberapa pembahasan-pembahasan yang mungkin ini terkait dengan kesehatan dan masalah ini adalah masalah-masalah yang kontemporer tema ini kita angkat karena mungkin mengenai fikih, haid dan nifas ini mungkin sudah sering sekali dibahas sudah sering dibahas ya bahkan sudah ada yang advance ilmunya sudah mendalami Karena haid dan nifas Ini adalah umumul balwa Ini adalah Sesuatu yang sudah sering terjadi Pada wanita Sangat sering Kemudian yang perlu kita tekankan Lagi dalam pembahasan kita Pembahasan kita ini Adalah pembahasan fikih Sehingga Namanya juga fikih Fikih artinya memahami Fikih asal katanya adalah Memahami sebagaimana hadis yang kita sering kita dengar hadisnya may yuridillahu bihi khairun yufakihu fiddin barang siapa yang diinginkan Allah menginginkan kebaikan padanya ya maka Allah akan pahamkan dia masalah agama ini masalah fikih dan fikih ini pembahasannya luas dan butuh pemahaman, oleh karena itu ketika kita membahas nanti ketika kita membahas berbagai macam permasalahan fikih ini mohon benar-benar diperhatikan benar-benar diperhatikan dan benar-benar dicatat karena ada pembahasan yang nanti butuh konsentrasi tinggi dan butuh pemahaman jadi tolong diperhatikan benar-benar pembahasan kita pada kesempatan kali ini karena nanti ada beberapa pembahasan-pembahasan yang butuh pemahaman sehingga butuh konsentrasi dan mohon diperhatikan kemudian selanjutnya, kami ingatkan juga karena ini adalah masalah fikih maka masalah fikih harus berlapang-lapang harus berlapang-lapang, karena permasalahan fikih banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama dan kita dituntut untuk berlapang-lapang tidak perlu sering ngeyel-ngeyel tidak perlu berdebat dan sebagainya jadi harus berlapang-lapang, hatinya luas Ya, meluas menampung ya. hatinya bagaikan wadah ya. jangan sampai bagaikan wadah yang tertelungkup tidak menerima Karena dan permasalahan fikih yang kita bahas adalah permasalahan fikih perbedaan pendapat yang muktabar perbedaan fikih perbedaan pendapat yang muktabar ya. karena perbedaan pendapat ada dua perbedaan pendapat ada dua, yang pertama pendapat yang muktabar Artinya pendapat yang teranggap Teranggap ilmunya Artinya ada dua ulama yang sama-sama teranggap ilmunya Dan sama-sama punya pegangan yang kuat Ini namanya perbedaan muqtabar dan saling menghormati Yang tidak kita perhatikan adalah Pendapat goyru muqtabar Artinya pendapat yang tidak dianggap Sebagaimana Perbedaan pendapat kita dengan Syiah, Syiah bilang Abu Bakar kafir, kita bilang enggak, Nah ini pendapat yang goiru goiru mu'tabar. Kemudian juga pembahasan kita adalah mengenai haid dan dan Nifas. Hai ya. Haith dan Nifas membahas mengenai permasalahan wanita. Disinilah para ulama menjelaskan bahwasanya kedudukan wanita sangat istimewa dalam Islam kedudukan wanita sangat istimewa dan sangat dimuliakan dalam Islam hanya saja pandangan dari beberapa orang liberal orang yang tidak tahu agama mengatakan ajaran Islam ini dikukung wanita dikukung padahal selainnya tidak ya. tidak dikukung, ya, tidak dikekang wanita mereka orang-orang liberal dan sebagainya yang menyatakan Bahwasanya menyatakan kebebasan wanita harus bebas wanita Kebebasan wanita bebas, bebas kesana, bebas kesini, bebas semuanya Emansipasi wanita Ini hakikatnya mereka sebenarnya ingin menjamah, leluasa menjamah para wanita Dan dalam islam wanita kedudukannya sangat istimewa Wanita ketika kecil dia menjadi penghalang neraka bagi kedua orang tuanya Ketika kecil, wanita menjadi penghalang neraka bagi kedua orang tuanya. Ketika dewasa, wanita menjadi penyempurna setengah agama suaminya. Dan ketika tua, wanita surga ada di bawah kakinya. Ketika kecil, wanita menjadi penghalang neraka bagi kedua orang tuanya. Karena ada riwayat hadis, dimana seseorang yang punya dua wanita... Dua anak wanita, kemudian Fa'ahsana tak dibah, dia perbagus mendidik wanita ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Huwa wana kehatain seperti ini. Saya dan dia seperti dua jari, seperti dua jari ini dekat. Artinya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat, ya dekat dengan Rasulullah Sallallam. Kemudian yang kedua, ketika dewasa, wanita menjadi penyempurna setengah agama suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawajal 'abdu faqat kamala nisfal iman, nisfuddin, falyattaqillah fi nisbil baqi." Jika seseorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Hendaklah dia bertakwa di setengah agamanya sisanya. Kemudian yang terakhir Keduluh istimewanya wanita dalam Islam Ketika sudah tua Wanita ini surga di bawah kakinya Ingat Surga di bawah kakinya Bukan di bawah telapak kaki Saya ulangi Surga di bawah kakinya Bukan di bawah telapak kaki Kenapa bisa seperti itu Ustadz? Karena hadis yang terkenal Dan menyebar di kaum muslimin Al jannatu tahta akdamil umahad Surga itu di bawah Telapak kaki kodam ya Kodam akdam jemaahnya. Tahta akdamil umahad Di bawah telapak kaki Ibu Ini hadisnya do'if Hadisnya do'if Jadi hadis yang terkenal Jannatu tahta akdamil umahad Ini hadisnya do'if Akan tetapi tidak usah bingung Tidak usah khawatir dan tidak usah resah para wanita, ada hadis lain yang sama yang sama dengan semakna dengan ini dan lebih soheh hadisnya adalah, ada seseorang ada seseorang sahabat yang ingin berjihad bertanya kepada sahabat Abu Musa al Shari, saya ingin perji, ingin pergi berjihad, ingin pergi ribat, berjaga ber, berjihad ingin menanyai amal yang bagus apa yang amal yang bagus, kemudian sahabat tersebut bertanya Apakah engkau masih punya ibu Apakah engkau masih punya ibu Iya masih punya ibu Maka jawabnya Fa'al zimha Fa'inal jannata tahta Rijlaiha Al zimha, maka berbaktilah pada ibu Sesungguhnya surga Tahta rijlaiha Surga di bawah kakinya Rijlai, rijlun رِجْلٌ Jadi hadis yang ini adalah Hadis yang lebih sohe dan insyaAllah tidak akan berubah makna. Iwan filah Vidin, yaqum, semoga selalu dimudahkan hatinya Untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan Dan diberikan taufik Untuk senantiasa menjaga hidayah yang telah didapat Pembahasan fikih Yang perlu kita bahas ya, Ada beberapa hal Poin pertama kita akan bahas Pembahasan fikih ini mohon diperhatikan ya, Diperhatikan pembahasan fikihnya ya, Butuh perhatian serius Poin pertama yang kita akan bahas mengenai batas maksimal dan batas maks minimal height berapa sih batas maksimal dan batas minimal height ini terkadang membuat bingung terkadang membuat bingung dan terjadi di kenyataan ada yang heightnya sebentar-sebentar ada yang heightnya panjang sekali ada heightnya yang tidak berhenti-berhenti ada yang haid, sudah setahun enggak haid. Sehingga ada yang bertanya-tanya, ini batas maksimal minimalnya berapa? Kalau maksimal sekian, berarti kalau sudah sekian 15 hari, berarti 15 hari masih berdarah sudah selesai. Kalau minimalnya 3 hari, ya, minimal haid 3 hari, berarti keluar haid sehari tidak dianggap haid. Ya. Jadi mana yang benar? Batas maksimal dan minimal haid secara medis ini secara medis secara medis height ini memang bisa memanjang dan bisa memendek normalnya normalnya height ini adalah 3 sampai 7 hari normalnya height 3 sampai 7 hari tetapi bisa memanjang dan bisa memendek heightnya bisa jadi 10 hari bisa ada yang height 2 hari bisa Demikian juga dengan tadi lamanya haid Sekarang siklusnya haid Siklus lama siklusnya haid ya Siklus haid artinya haid itu berputar Siklus haid ada yang memanjang ada yang memendek juga Siklus haid umumnya sebulan katanya Sebulan berarti ada berapa? 28 hari maksudnya siklus haid artinya setiap 28 hari dia haid setiap 28 hari dia haid ini siklus haid ya, 28 hari dia haid, 28 hari lagi dia haid ya, bulan, sebulan biasanya oleh karena itu orang Indonesia orang Indonesia bilangnya datang bulan karena datang setiap bulan nah siklus haid ini bisa memanjang dan bisa memendek ada yang siklus haidnya 15 hari memendek Siklus haidnya 15 hari memendek Sehingga sebulan dia menjalani 2 kali haid Sebulan dia menjalani 2 kali haid Karena siklusnya memendek setiap 15 hari Ada juga yang siklusnya memanjang Setiap 3 bulan sekali Setiap 3 bulan sekali Bahkan ada kasus Dan ini dibenarkan sesuai dengan ilmu kedokteran Selama setahun penuh tidak pernah haid setahun penuh enggak pernah haid ya biasanya kasusnya pada wanita yang menyusui ada saya ketemu malah ketemu sama dokter SPOG dokter kebidanan sebulan enggak haid katanya eh sebulan Se setahun tidak haid karena anaknya anaknya laki-laki namanya anak laki-laki nyusunya kuat karena nyusunya kuat saya setahun tidak haid katanya setahun tidak haid iya memang demikian ya karena ketika menyusui hormon oksitosinnya keluar terus dan hormon oksitosin ini berlawanan kerjanya dengan hormon-hormon haid. Sehingga di kedokteran itu ada istilah-istilah. Ya, istilah-istilah. Contohnya misalnya ini dosa e, dihafalkan ya. Istilah-istilah misalnya menoragi itu haidnya memanjang, braki menorre haidnya memendek, poli menorre siklusnya memanjang dan oligomenore dan sebagainya, istilah-istilah haid. Dan ini juga dibahas oleh para ulama dibahas juga oleh para ulama bagaimana sih batas maksimal dan minimal haid penting ini penting untuk mengetahui batas maksimal dan minimal haid ya contoh ada ulama yang berpendapat 15 hari maksimal haid berarti kalau dia haid-haid terus selama sebulan ya sudah 15 hari saja atau dia bilang ada ulama bilang pendapat minimal haid ini adalah 3 hari minimal haid itu 3 hari lamanya. Berarti kalau cuma haid 2 hari tidak dianggap haid. Pentingnya. Dari sekian pendapat ulama, kita percepat saja. Dari sekian pendapat ulama, pendapat terkuat tolong dicatat dan ingat ya, ini permasalahan fikih. Pendapat terkuat yang kami pilih bahwasanya tidak ada batasan maksimal dan tidak ada batasan minimal haid tidak ada batasan maksimal dan tidak ada batasan minimal haid ini pendapat yang kami pilih tidak ada batasannya dan ini juga didukung dengan fakta-fakta secara medis kalau kita lihat persilisian ulama ya, kita lihat per persilisian ulama ada berbagai macam pendapat contohnya eh, pendapat syafi'iyah di Abi Suja dijelaskan wa aktsaruhu khamsat khamsata asyara yawman katanya fikihnya Syafi'i batas minimal haid sehari semalam sehari semalam dan maksimalnya 15 hari ya 15 hari dan lama haidnya wa ghalibuhu sittun dan umumnya lama haidnya itu 6 sampai 7 hari berlangsung 6 sampai 7 hari kemudian Abu Hanifah mengatakan aqalluhu salah satu ayam wa aktsaruhu asyrtu ayam Imam Abu Hanifah mengatakan 3 hari dan minimalnya 3 hari maksimalnya 10 hari Imam Malik mengatakan tidak ada batasan minimal katanya tetapi maksimalnya adalah sata ya. begitu juga yang lain-lain kalau kita bahas pembahasan ulama banyak yang menyatakan bahwasannya mereka menyebutkan mereka menyebutkan angka-angka batasan minimal, batasan maksimal batasan minimalnya 1 hari batasan minimalnya 3 hari batasan maksimalnya 10 hari batasan maksimalnya 15 hari kita lihat ulama menyebutkan batasan tetapi pendapat yang terkuat insyaallah yang kami pilih adalah tidak ada batasan maksimal dan tidak ada batasan minimal height tidak ada dengan beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama, alasan yang pertama alasan yang pertama Alasan pertama bahwasanya syariat ini tidak menetapkan angka pasti. Syariat tidak menetapkan angka pasti. Dan tidak ada dalil yang kot'i, dalil yang tegas mengenai batas waktunya. Tidak ada hadisnya mengatakan batas minimal haid sekian, batas maksimal haid sekian. Tidak ada hadisnya, tidak ada hadis yang menyatakan batasan demikian. Kalau seperti ini, maka kita kembalikan ke Kaedah, ya, kaedah fikia al-adatul muhkamah, al-adatul muhkamah yang namanya adat kebiasaan itu bisa dijadikan patokan hukum. Jadi kita kembali ke adat kebiasaan dan fakta yang terjadi di lapangan itulah batas minimal dan maksimal hayat. Jadi tidak ada angka-angka pastinya, tidak ada diterapkan dalam syariat. Kemudian yang kedua, ya, tidak yang kedua alasan bahwasanya yang rojih tidak ada batasan maksimal dan tidak ada batasan minimal. Al-Qur'an menerap menjelaskan bahwasanya ilat atau alasan bersihnya haid adalah kotoran. Azza, azza kotoran. Jadi kapan bersih kotoran tersebut itulah bersihnya haid. Kapan bersihnya kotoran, tidak adanya haid itulah itulah dinyatakan berhenti haid dan bersih dari haid. Ya, ini alasan ke kedua kemudian alasan ketiga yang dijelaskan oleh ulamak ya. bahwasanya ulama, ya tadi kita sudah sampaikan pendapat dari berbagai macam mazhab ulama-ulama ini berselisih pendapat batasan lama dan waktunya ya. ada yang bilang tadi minimalnya tadi ada yang bilang sehari semalam ada yang bilang tiga hari minimalnya bahkan Imam Malik mengatakan melihat satu tetes darah haid-sada sudah haid itu berhenti sudah saat itu haid Artinya kemudian begitu juga dengan batas maksimalnya. Dari mazhab Syafi'i mengatakan 10 hari. Kemudian yang Imam Abu Hanifah mengatakan eh 15 hari, Imam Abu Hanifah mengatakan 10 hari. Lah ini kan tidak konsisten. Artinya ulama yang menyatakan ada batasan ini tidak konsisten. Ya, bermacam-macam ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang 15 hari. Lah kita mau pakai yang mana? Kita pakai yang mana? Ya sehingga insyaallah ta'ala pendapat terkuat pendapat terkuat mengenai batasan minimal dan maksimal haid adalah tidak ada batasannya kapan haid itu berhenti itulah batasan maksimal dan itulah berhentinya haid dan ini dijelaskan pendapat yang dipilih oleh sehol islam ilmi taimiyah beliau menjelaskan bahwasanya al haid Allah kallahu bihi ahkaman muta'ad didatan fil kutub biwa sunnah walam yukad dir li'akol liha wa'ala li'aksariha jadi Ibn Taymih menyatakan tidak diterapkan, tidak dijelaskan oleh syariat Allah tidak jelaskan dalam syariat batasan maksimalnya, batasan minimalnya sudah kapan berhentinya azza, kapan berhentinya haid itulah berhentinya haid ya tidak ada batasan, sehingga demikianlah mendapat terkuat ya jadi tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal haid kapan dia berhenti itulah berhenti haidnya kapan dia berhenti dia melihat darah haid ya itulah berhentinya dan sudah pada tahu ya bedanya darah haid dan darah ciri-ciri darah ciri -ciri haid sudah tahu semua insyaallah ya sudah mengalami insyaallah sudah tahu kapan dia berhenti ya berhenti kemudian ini juga penting dijelaskan oleh ulama ada dua tanda ada ada dua tanda berhentinya haid Bagaimana kita tahu haid haid berhenti dengan dua tanda Haid berhenti dengan ada dua tanda haid ya ada dua tanda haid berhenti dan dia berhenti dengan salah satu dari dua tanda ini Jadi haid berhenti dengan salah satu dari dua tanda ini Tanda yang pertama yaitu keluarnya cairan putih. Keluarnya cairan bening ya. Keluar cairan bening, Afan, bukan putih ya. Nanti putih dikira susu nanti. Keputihan nanti malah. Keluarnya cairan putih, cairan bening. Ya, cairan bening ya, bening keputihan, bening pokoknya. Ya, yang dalam syariat disebut dengan qosatul baido. Ya, qosatul baido, cairan berwarna bening putih. Ya, yang keluar dari farji wanita tanda berhentinya haid. Ya. Kalau keluar kalau sudah keluar ini, ya, cairan qassatul bait ya. Warna bening ini berarti haidnya sudah berhenti. Karena kalau wanita berhenti haid bagi beberapa wanita, ya, semuanya. Bagi beberapa wanita, kalau dia berhenti haid, ini ada dua cairan. Kalau wanita menjelang berhenti haid ada dua cairan. Tapi ini ingat ya gak semua wanita ya Nanti malah bertanya kok saya gak gitu gak, Tidak pada semua wanita Jadi kalau wanita berhenti haid Ini ada dua cairan Yang pertama cairan kekuning-kuningan Cairan kekuning-kuningan Ya sofroh Cairan kekuning-kuningan Ya jernih kekuningan Ya atau, atau agak merah sedikit Kemudian baru selanjutnya Keluarlah Qasatul bayidho ini kalau yang ketika mau berhenti haid, kalau yang keluar adalah yang kuning-kuning ini. Ya, kuning mungkin agak merah sedikit. Maka ini haidnya belum berhenti. Ya, haidnya belum belum berhenti. Belum berhenti. sebagaimana sahabat bertanya pada Aisyah? Ya, ada sahabat bertanya pada Aisyah. Ya, bagaimana kalau cairan seperti ini, kuning-kuning ini? Maka Aisyah berkata, "La ta'jalna" Jangan buru-buru. Hata, taraina sampai kalian melihat kosatolbaydo sampai kalian melihat cairan warna putih bening. Ya, jadi kalau sudah keluar cairan putih bening, ya putih bening, ini berarti hayatnya sudah berhenti. Disebut dengan kosatolbaydo. Kemudian tanda kedua berhentinya hayat wanita adalah dengan keringnya farji. Artinya sudah kering pokoknya sudah kering, tidak keluar apa-apa lagi sudah tidak keluar apa-apa lagi bahkan ketika ditaruh semacam kain atau kapas sudah bersih ya ditaruh kain atau kapas sudah bersih Jadi ini dan ini adalah patokan bagi mereka, bagi wanita yang kalau haid tidak punya kebiasaan keluar kosatul bayidoknya itu kalau punya kosatul bayidok kalau kena perempuan ada yang keluar kosatul bayidoknya, ada yang tidak ya kalau yang dia keluar maka ini patokannya kalau tidak keluar maka dia patokan height berhenti sampai benar-benar kering heightnya sampai benar-benar kering ya demikian ya jadi demikian pembahasannya jadi batasan maksimal dan minimal height pendapat terkuat adalah tidak ada batasan minimal height tidak ada batasan maksimal dan minimal height ya kemudian kita lanjutkan pembahasannya ya pembahasannya tema selanjutnya adalah pokok pembahasan selanjutnya, ini ada beberapa pembahasan mudah-mudahan habis ya, kita bahas adalah bagaimana membedakan antara darah haid dan darah istihadah membedakan antara darah haid dan darah istihadah dan kalau sudah istihadah ini harus bagaimana karena sebagian ada yang bingung dan masih bertanya-tanya, ada yang tanya-tanya masih ini bedanya bagaimana nih ini haid atau istihadah nanya suaminya nanya ustadznya Nanya ustazahnya ini haid atau haid atau istihadah? Bagaimana ini? Bingung. Ya. Cara membedakan ini kita akan bahas ya. Mengenai istihadah Allah semua sudah tahu. Hukum istihadah artinya istihadah ini berbeda dengan haid. Karena orang istihadah masih tetap sholat dan wajib beribadah dan wajib diberikan beban-beban ya, masih melaksanakan beban-beban syariat. Mengenai istihadah Istihadah ulama menjelaskan Imam Nawawi menjelaskan istihadah ini Istihadah ini adalah Jaro ya nidam minalfajil mar'ati min gairi awanihi Wa annahu yahruju minal ikren Min irkun Imam Nawawi menjelaskan yang namanya istihadah Istihadah adalah darah Yang keluar dari kemaluan wanita Dan bukan pada waktunya Artinya di luar dari haidnya Kemudian Yahruju min irkin Keluar dari iruk Pembuluh Ya, dia keluar dari pembuluh pembuluh darah. Ingat ya. Ulama bilang keluar dari Irak, keluar dari pembuluh pembuluh darah. Mengapa demikian? Karena yang namanya haid, yang namanya afan, yang namanya istihadah, istihadah ini adalah perdarahan. Istihadah ini adalah perdarahan. Istihadoh adalah perdarahan. Kalau istihad, makanya dia katanya Imam Nawawi Yahruju min irkin keluar dari pembuluh darah. Keluar dari pembuluh darah. Dia berdarah. Dia ber, berdarah. Loh kalau gitu, haid itu bagaimana perdarahannya? Apa dia tidak keluar dari pembuluh darah haid ini? Ya, jawabannya kalau istihadoh, kalau istihadoh nih dia mirip dengan berdarah biasa. Ya, kita misalnya punya luka di tangan, keiris pisau, ya. Kemudian keiris apa? Lagi masak keiris pisau jarinya, kemudian lagi ta, apa ada orang tabrakan, ada orang kena duri dan sebagainya kena pisau. Kemudian berdarah, keluar darah. Inilah disebut istihada pun seperti itu. Darah yang keluar itu adalah dari pembuluh-pembuluh di dalam. Pembuluh kapiler yang kecil-kecil itu, kemudian keluarlah darah. Jadi ingat, kalau istihadoh ini Perdarahan biasa, kayak orang luka Ini istihadoh Istihadoh ini, sebagaimana Perdarahan biasa, sebagaimana Orang luka, inilah istihadoh Makanya Imam Nawawi menjelaskan Yahruju min irken Keluar dari Keluar dari, keluar dari Urat atau pembuluh Kemudian bagaimana haid? Kalau haid bagaimana? Kalau haid Penjelasan secara kalau orang kesehatan tahu ya, penjelasan secara kesehatannya, fisiologi kedokterannya, haid ini, haid adalah dia ini pem, peluruhan dinding dari rahim, dia adalah peluruhan dinding, peluruhan dinding rahim. Jadi rahim ini, ya, rahim ini, ketika masa subur rahim ini dia menebal, ya, rahim ini dia menebal ketika masa subur. Rahim ini dindingnya menebal, dinding-dinding rahim menebal ketika masa subur ya dengan berbagai macam hormon ya hormon-hormon yang keluar. Jadi ketika ketika masa-masa subur dindingnya rahim ini tebal, menjadi penembal. Mengapa masa subur dindingnya rahim tebal? Karena dinding rahim dipersiapkan untuk pembuahan, disiapkan untuk pembuahan makanya dinding rahim ini menebal. Ya di depannya banyak. Uh, banyak urat-urat banyak banyak apa namanya banyak uh, apa namanya banyak sel-sel ya mukosa dan sebagainya menebal dinding rahim ini ada yang menebal ada yang menonjol persiapan untuk hamil tetapi karena tidak hamil tidak ada yang membuahi kemudian hormon-hormon uh, tersebut turun sehingga ketika hormon-hormon ini turun ya, hormon estrogen dan progesteron ini turun Hormon yang menjaga ketebalan rahim ini tidak ada. Progesteron dan estrogen dan progesteronnya turun, sehingga hormon yang menjaga ketebalan rahim ini tidak ada. Hormonnya turun karena tidak dibuahi. Nah, karena tidak ada hormon yang menjaga, maka ketebalan dinding rahim tersebut dia akan luruh. Dinding dinding yang dinding yang tebal tadi, dinding rahim yang tebal tadi, karena tidak ada yang menjaga, maka dia terkelupas dan luruh dia ya, dia luruh lepas karena tidak ada yang menjaga ya tidak ada pembuahan dia lepas nah peluruhan dinding dari rahim ini inilah yang menjadi darah haid dan lepasnya perlahan-lahan sehingga di dalam ya sehingga ibaratnya ini darah haid ini ibaratnya darah yang tersimpan di dalam bercampur dengan berbagai macam zat-zat uh, di dinding rahim ya. sehingga darah darah darah haid ini dia hitam bau amis. Kemudian ada apa namanya? ada sel-selnya sedikit, potongan-potongan sel dan potongan-potongan jaringan sedikit. Inilah mengapa darah haid itu sudah hitam, agak kehitaman, kemudian ab, Kemudian amis darah haid. Iya, iya. Karena dia darah yang tersimpan di dalam. Ya, jadi ingat ya, ini kalau sudah memahami antara haid ya ceritanya bagaimana haid dan istihadhah insyaallah paham. Dan secara kedokteran secara kedokteran Istihadoh ini memang perdarahan. Imam, Imam Nawawi mengatakan nazarah mina uh, ya keruciumin irken dari pembuluh dan kedokteran juga mengatakan yang namanya istihadoh ini adalah perdarahan. Dalam kedokteran istilah, di, uh, istihadoh ini disebut dengan disfungsional urin bleeding, uterin bleeding. Avan disebut dengan disfungsional uterin bleeding atau perdarahan uterus disfungsional. Disfungsional, perdarahan ini tidak normal dalam istilah medis disebut Ya, dan ini bisa terjadi dalam di dalam siklus di dalam siklus haid maupun di luar siklus haid. Ya. Penyebabnya macam-macam ya, penyebabnya macam-macam. Ya, penyebabnya isthidoh ini macam-macam. Ya, disfunctional uterine bleeding ini sebabnya banyak Yang pertama bisa stres atau tekanan jiwa. Ya, stres atau tekanan jiwa, jadi stres, banyak kegiatan, banyak PR dan sebagainya. Ya, ini bisa isthidoh bisa. Ya. Ya, makanya Istrinya, Suaminya menjaga istrinya jangan stres Kadang-kadang anaknya stres Karena ibunya stres Ibunya stres karena bapaknya Buat ibunya stres Bagaimana anaknya bisa bisa Menjadi anak yang soleh pintar Dan dididik oleh istri Oleh karena itu Jika mau anak kita soleh Rajin terdidik Terperhatikan pendidikannya Maka bahagiakan istri Dibahagiakan istri Karena anak stres karena ibu stres Ibu stres karena suaminya yang buat stres Ya, penyebabnya istihadoh macam-macamnya Stres, tekanan, kegemukan, kurus Terlalu kurus pakai alat kontrasepsi Ada penyakit, ada tumor ya Ada e, Tumor, ada kanker Dan sebagainya ya Ini penyebabnya ya. Bisa ada kista juga Dan sebagainya ya Jadi kalau sudah paham tadi ya Paham ceritanya bagaimana terjadinya istihadoh Dan e, Haid ini insya Allah bisa paham ya Terus bagaimana cara membedakannya Bagaimana sih cara membedakan Antara darah haid dan darah istihadah Bagaimana cara membedakannya Ulama menjelaskan ada dua cara Ada dua cara Membedakan antara darah haid dan darah istihadah Cara yang pertama Adalah dengan tamyiz. Tamyiz yaitu untuk membedakan Membedakan ciri Ciri-ciri darah haid dan darah istihadah Kemudian yang kedua dengan cara adah dengan cara adah atau dengan cara melihat kebiasaan wanita. Yang pertama tamyiz, kita bedakan cirinya. Ciri darahnya, darah haid dan darah istihadah. Yang kedua dengan cara melihat kebiasaan haid wanita. Adapun dengan cara tamyiz, ya. Cara tamyiz membedakan antara ciri haid, darah haid dan darah istihadah kalau sudah paham tadi bagaimana ceritanya istihadoh ya istihadoh adalah perdarahan sebagaimana kita berdarah biasa darahnya ya darah seperti kita darah luka biasa itulah darah istihadoh sedangkan darah haid adalah darah yang hasil peluruhan dari dinding rahim yang dia tersimpan lama di sana bergabung dengan sel-sel dan jaringan dalam rahim dan kita bedakan dengan tembis ulama menjelaskannya pertama dari warnanya warnanya dari warnanya kalau darah haid jelas ya hitam Iya kehitaman sedangkan dari istihadoh iya darah segar. Dari istihadoh ya darah merah segar kayak orang luka biasa. Kemudian konsistensinya kalau darah haid sifatnya kaku dan keras. Iya kaku dan keras. Kenapa ya sudah tersimpan lama, sudah membeku lama di dalam. Di dalam rahim. Sedangkan darah istihadoh dia lunak dan empuk. Ya karena dia barusan membeku. Baru keluar mana darah keluar kan membeku. Yang kedua dari baunya. Darah haid baunya amis, busuk. Iya, sudah dalam, sudah karena sudah tersimpan dah dalam di dalam rahim lama. Proses peluruhan tersimpan dulu, tidak langsung keluar. Sedangkan istihadah tidak busuk sebagaimana darah biasa. Kemudian dari membekunya darah haid itu tidak membeku. Dia keluar tidak membeku karena sudah membeku di dalam. Sedangkan istihadah dia keluar membeku ya, darah biasa, darah luka biasa. Ya. Ini adalah membedakannya. Kemudian Cara membedakan haid dan istihadah Dengan melihat kebiasaan wanita Cara membedakan haid dan istihadah dengan melihat Kebiasaan wanita Berdasarkan kebiasaan wanita Ada tiga kondisi Ada tiga Kebiasaan kondisi wanita Jadi catat Ada tiga kondisi kebiasaan wanita Mengenai haid darah istihadah ini ada 3 keadaan kondisi wanita. Kondisi pertama. Kondisi pertama. Kondisi pertama, wanita ini dia tahu siklus haidnya. Dia tahu kebiasaan siklus haidnya dan haidnya teratur. Jadi kondisi pertama, wanita ini dia tahu siklus haidnya dan haidnya teratur. Jadi dia sudah hafal kalau dia Hayatnya itu setiap sekitar tanggal 5 dan tanggal 6 awal bulan dan berlangsung selama 7 hari. Dan ini teratur. Dia tahu ya, dia sudah oh sudah biasa tanggal sebentar lagi tanggal 6 saya mau dapat nih. Tanggal 6 sampai tanggal 7 saya dapat. Ya, biasanya hayatnya juga 7 hari biasanya. Nah, kalau dia wanita ini ya. Dia tahu kebiasaannya. Oh ya, afan sebelumnya saya tambahkan penjelasan Sayyusaiman ya. Penjelasan Sayyusaiman penjelasan Sayyusaiman mengenai darah haid. Sayyusaiman menjelaskan bahwasanya yang namanya darah afan, darah istihadhah. Sayyusaiman menjelaskan mengenai darah istihadhah. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya istimraru damu alal mar'ati bihaitsu la yaqti wa anha abadan. Wa yang anha muddatan yasiratan kal yawmi wal Jadi yang namanya istihadhah adalah Tadi penjelasan Imam Nawawi ya, keluar dari Irak. Sedangkan penjelasan ulama yang lain bahwasanya istihadah adalah darah yang keluar terus-menerus. Terus-menerus keluar. Dia tidak terputus lamanya. Atau dia terputus, dia terputus sebentar aja. Jadi istihadah ini dia keluarnya sebulan penuh. keluarnya lama istihadah nih. Sebulan penuh kadang-kadang atau bahkan dua bulan tiga bulan cuma berhenti sehari hari dua hari aja penjelasannya seosemen si sehingga kan bingung tuh kalau dia keluar sebulan terus darah terus keluar sebulan terus ini kah ayatnya yang mana ini ayatnya yang mana kalau dia keluar terus terus menerus ya keluar dua bulan terus menerus keluar ya darah darahnya keluar terus ini ayatnya yang mana ini nah sehingga cara membedakannya tadi ya membedakannya tadi dengan cara tamyiz ataupun dengan cara ada ya dengan cara ada jadi kondisi pertama, kalau darah haidnya keluar terus menerus ya, Keluar terus menerus ya. Kondisi pertama, dia tahu kebiasaannya dan teratur Maka dia ikuti kebiasaannya Jadi walaupun darah, isti, darah istihadanya keluar sebulan Terus menerus, bulan depan keluar juga terus menerus Bingung nih, kapan haid saya nih? Maka dia ikut patokan kebiasaannya yang sudah teratur Kalau gitu, kalau memang dia setiap tanggal 6, tanggal 7 keluar haid selama tujuh hari ya sudah dia ikutin patokannya itu ya ini sebagaimana dengan hadis Fatimah binti uh, bin Abi binti Abi Hubaisi yang ketika itu dia bertanya pada Rasulullah SAW ya, belia berkata pada Rasulullah SAW wahai Rasulullah ini Astaghfirullah falathar saya ini istihadoh keluar terus darahnya bahkan tidak pernah suci katanya tidak pernah berhenti keluar terus apa aduh sholat apakah saya meninggalkan sholat katanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam la inna zalika irqon itu adalah irq. Ya, darah yang keluar dari pembuluh. Bukan dari pembuluh dari peluruhan dinding rahim. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda walakin dai salata qadral ayami llatī kuntatahīdī nāfihā, sumaktasili wa shalli. Rasulullah menjelaskan menjelaskan kalau gitu kamu tinggalkan salat ya, sesuai dengan waktu yang kamu biasa haid. kamu salat sesuai dengan waktu yang kamu biasa haid. Ya, sebagaimana yang kamu biasa haid Jadi yang kondisi pertama Kalau dia biasa ya, Ini orang yang istihadoh ya, Keluar darah terus Kalau dia tahu kebiasaan haidnya Kapan mulainya dan berapa lamanya Dan teratur Dia gunakan kebiasaan tersebut untuk menjadi patokan Untuk menjadi menjadi patokan Kemudian kondisi yang kedua Kondisi yang kedua Cara membedakan darah haid dan darah istihadoh ya, Dimana darah istihadoh ini keluar terus-terus istem rorum dam keluar terus menerus kan bingung kan gimana sih ya keluar terus menerus darah ini bagaimana darah haid dari setiap gimana kondisi kedua kondisi kedua adalah wanita tersebut tidak tahu kebiasaan siklus haidnya dia tidak tahu kalau kondisi pertama kan dia tahu gampang kondisi kedua dia tidak tahu kebiasaan siklusnya karena haidnya tidak teratur ya kadang tanggal di awal bulan kadang di tengah bulan kadang di akhir bulan keluarnya tidak teratur haidnya nggak teratur, ya, dia tidak teratur. Kalau nggak teratur ini memang susah. Bagaimana caranya? Ya, maka kalau dia nggak teratur siklus sehatnya, ulama menjelaskan dia menggunakan sistem tamies tadi. Dia menggunakan sistem tamies yaitu membedakan. Ya, jadi kondisi pertama dia kan bisa tahu ya punya siklus teratur dan dia tahu kapan dan sebagainya dia ikutin siklus tersebut. Kemudian kondisi yang kedua dia punya siklus haid tidak teratur lah. Bagaimana kalau gini, pendarahan terus-terus terus menerus tiap bulan? Bagaimana tahu? Kita tidak tahu ya. Siklus haid saya tidak teratur. Ulama bilang pakai cara tamis tadi. Pakai cara tamis tadi dibedakan ya. Sudah kita bahas tadi warnanya, baunya dan sebagainya. Kita pakai tamis tadi. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah bin Abu Baiz. Rasulullah Sallam bersabda: Izahkan ada haidi deh fa'in nahuaswadu yorof. Kalau ya kalau memang dia haid maka dia warnanya ya warna hitam warna hitam yang sudah diketahui ya pakai patokan ini pakai patokan patokan ini ya. Rasulullah bilang ya kalau memang dia tidak teratur ya ini izahkan ada mulhamid fa'inahu aswadul yorof kalau memang darah haid ya dia dia ciri lihat ciri-cirinya lihat ciri-cirinya warnanya hitam dan amis dan sebagainya ya, sudah. Jadi kondisi kedua, kalau tidak tahu, tidak punya kebiasaan siklus haid, tidak punya siklus kebiasaan haid, tidak teratur, dia gunakan sistem tamiz, bedakan. Kemudian kondisi ketiga, kondisi ketiga, kondisi ketiga bagi wanita yang menerami e, istihadoh, yaitu istihadoh darahnya keluar terus menerus sebulan dua bulan sehingga dia bingung membedakan. Kondisi yang ketiga. Yang ketiga adalah dia tidak tahu kebiasaan headnya, tidak tahu kebiasaan headnya karena headnya tidak teratur, kadang awal bulan, kadang tengah bulan. Selain tidak tahu kebiasaan headnya, dia juga tidak bisa membedakan, tidak, mem tidak bisa digunakan sistem tamis. Jadi kondisi pertama dia tidak bisa, kondisi kedua juga tidak, dia tidak bukan, tidak punya kondisi pertama tidak punya kebiasaan yang rutin dan kondisi kedua dia juga tidak bisa ditamis ini darahnya kok sama terus tidak, beda, tidak ada beda-bedanya dia tidak bisa tidak bisa dilakukan tamis pada darahnya kok sama terus bagaimana cara bedainnya maka ulama menjelaskan kalau keadaannya seperti ini tidak punya kebiasaan ya tetap kemudian tidak bisa dilakukan tamis kalau bagi wanita istihaq maka dalam hadis Rasulullah SAW Caranya adalah Dengan memakai patokan Siklus kebiasaan haid Keluarganya Dan wanita di sekitarnya Ya, Mengikuti siklus kebiasaan haid Keluarganya Dan wanita di sekitarnya Kalau dia tinggal sama ibu sama saudara perempuannya Dia lihat Ibunya bagaimana Siklus ibunya bagaimana kalau dia tinggal sama teman-teman kosnya Dilihat teman kosnya bagaimana Sebagai ya, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Ada sahabat yang bertanya bagaimana ini ya. Bagaimana saya bisa membedakan Lihat ya. Darahnya kok sama terus Maka Rasulullah SAW bersabda Fatahidi sitata ayamin Ausabaatin fi ilmillahi ta'ala Ya Maka Rasulullah Sallam ya bersabda kalau gitu kamu haidlah ya anggaplah haid enam hari atau tujuh hari enam hari atau tujuh hari sesuai dengan kebiasaan wanita saat itu setiap satu, setiap satu siklusnya enam hari atau tujuh hari ya enam hari atau tujuh tujuh hari dan ternyata ternyata ada penelitian kedokterannya bahwasanya perempuan yang tinggal dalam satu tempat perempuan yang tinggal dalam satu tempat dalam satu rumah dalam satu wisma ini terjadi kecenderungan kesamaan siklus menstruasinya ada penelitiannya ada penelitian secara kedokteran bahwasanya wanita yang tinggal dalam satu tempat satu asrama satu rumah ini punya siklus kebiasaan haid yang sama dan teorinya di situ adalah kok bisa sama teorinya dari orang yang menyatakan teori ini mengatakan bahwasanya ada namanya semacam bau peromon, Wanita mengeluarkan bau dan bau ini ditangkap oleh tubuhnya sehingga mereka saling menyesuaikan entah benar apa enggak. Ya. Entah benar apa enggak saya belum membuktikan ya, tapi ada teori bahwasanya wanita yang tinggal ya satu tempat, satu asrama, satu rumah, ini kecenderungan siklus haidnya ini adalah sama. Siklus haidnya adalah sama. Teorinya karena ada pengaruh uh, bau apa uh, apa ada ada bau ada kesamaan bau dan ada faktor hormon feromon di situ sehingga siklus hairnya sama satu komunitas tapi saya belum buktikan benar apa enggak coba nanti dibuktikan nih sehingga Rasulullah SAW begitu juga kalau enggak punya kebiasaan darah yang tetap Enggak tahu siklusnya bagaimana kemudian darahnya enggak bisa ditamis Rasulullah bilang penjelasan ulama kamu ikutkan kamu ikuti kebiasaan Highlightnya siklus sehatnya wanita di sekitarmu keluargamu ibumu dan sebagainya ya seperti itu ya jadi ada tiga kondisi ingatnya ada tiga kondisi kami ulangi ya ini sekali lagi permasalahan fikih dan butuh keseriusan ya butuh apa namanya nah yang namanya fikih ya pemahaman ya jadi bagi wanita yang istihadoh ya istihadoh itu adalah darah yang keluar terus menerus karena dengan luka darah yang keluar terus menerus karena luka bisa sebulan keluar terus menerus bahkan dalam sahabat ini mengatakan fala hur saya tidak pernah suci keluar terus darahnya ini ya sebulan dua bulan tiga bulan enam bulan setahun keluar terus keluar sedikit sedikit keluar terus memang keluarnya karena penyakit jadi cara membedakan bagaimana dong cara saya bedakan dengan darah haid ya cara haid bagaimana ya kondisi pertama ringkasnya kondisi pertama kalau dia punya siklus teratur maka dia ikuti siklus teratur sebelumnya yang kedua kalau yang kedua kalau dia tidak punya siklus teratur dia gunakan tamhis Dibedakan ciri-ciri darahnya. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak punya siklus haidnya yang teratur dan tidak bisa membedakan, maka dia ikuti kebiasaan haid orang-orang di sekitarnya dan di keluarganya. Kemudian pembahasan selanjutnya, pembahasan selanjutnya ini pemba permasalahan kontemporer dengan pembahasan kontemporer, ya, yaitu wanita yang wanita yang dioperasi diangkat rahimnya atau bahasa kedokterannya hysterektomi total. Jadi ada wanita ya itu yang diambil rahimnya secara total. Dioperasi total ya, diambil rahimnya secara total. Karena Dan ini ada fatwa ulama boleh karena kalau darurat. Ya, ada wanita yang rahimnya diambil secara total tetapi apa namanya saluran vagina dan sebagainya masih ada. Rahimnya aja diambil secara total. Diambil secara total. Karena keadaan tertentu ya. Dan saya pernah ikut operasinya ini, pernah melihat operasinya secara langsung. Operasi pengangkatan rahim wanita diambil secara total ya karena wanita ini dia melahirkan, melahirkan dan setelah melahirkan dia keluar terus darahnya karena rahimnya tidak mengecil. Jadi setelah melahirkan harusnya rahimnya ini mengecil, tetapi setelah melahirkan ternyata rahimnya tidak mengecil. Kalau rahimnya tidak mengecil maka tidak ketutup, darah darahnya tidak ketutup. Sebelumnya sebesar ember, kemudian luka keluar terus darahnya. Nah kalau tidak mengecil rahimnya ya tidak mengecil maka apa namanya pembuluh darahnya tidak ketutup keluar terus darahnya ini biasanya karena e, kas, waktu kasus yang saya ikuti itu biasanya karena e, waktu melahirkan ditarik langsung ya di apa namanya dipaksa tarik dipaksa tarik plasentanya sehingga plasentanya masih ada di situ sisa sisanya sehingga membuat karena ada sisa plasenta membuat rahimnya tidak mengecil masih membesar terus kayak ember terus berdarah terus nah kalau dia sebesar ember berdarah kemudian dia mengecil menjadi setelah pak segenggam jari maka dia apa namanya terjadi penutupan jalur-jalur pendarahan. Nah, ketika itu mengalir terus dan tidak bisa berhenti Akhirnya keputusannya, keputusannya saat itu yang yang saya ikuti adalah terpaksa wanita tersebut rahimnya diangkat, diambil, dipotong secara total karena kemudian dipot kemudian dipotong secara total kemudian dijahit sehingga tidak ada lagi pendarahan. Nah, ini adalah kasus kontemporer. Bagaimana? Wanita yang diambil rahimnya total. Maka ini dijelaskan oleh Seusaimen bagi wanita yang diambil rahimnya secara total, maka tidak mungkin mengalami haid. Tidak mungkin mengalami haid. Jadi bagi wanita yang mengalami apa namanya, bagi wanita yang mengalami uh, operasi uh, rahim secara total, maka dia tidak akan mengalami haid seumur hidupnya. Karena tadi kita sudah jelaskan bagaimana mekanisme dari haid, yaitu penduduk, peluruhan darah-darah pada dinding dinding rahim. Ya demikian ya. Jadi seperti itu ya uh, fakta temporernya. Bagi yang wanita yang sudah diambil rahimnya secara total kalau parsial sih ya masih bisa haid tapi kalau total ini sudah tidak bisa haid seumur hidup dan dia memang sudah tidak bisa haid seumur hidup sebagaimana hukumnya wanita yang sudah menopos kemudian pembahasan selanjutnya ya. pembahasan selanjutnya tema selanjutnya adalah yang sering ditanya-tanya oleh perempuan oleh para wanita mengenai flek darah yang keluar hukumnya flek hukumnya flek ya. Karena banyak yang bingung flag ini. Ya, akhirnya nanya, ini lebih bingung lagi. Jadi height, jadi flag darah wanita ini lebih lebih membingungkan dibandingkan pembahasan sebelumnya. Ngoflex saya ini, aduh bingung nih. Ini flag bagaimana? Sudah height tapi masih flag-flag keluar nih, masih heta apa enggak? Sudah keluar flag-flag ya. Loh, saya keluar flag -nya. ini flag-flag ya. Flag itu apa namanya? kehitaman ya, dona noda kehitaman. Sudah ini keluar flag ini di tengah apa di tengah-tengah ya saya sedang dalam masa hayat tapi di tengah-tengah di tengah-tengah siklus bukan masa siklus hayat saya tapi kok malah keluar hayat keluar flek-flek ini bagaimana hukumnya ya kita akan bahas mengenai flek ya hukum-hukum flek ya jadi flek ini maksudnya adalah noda-noda e, hitam ya jadi kalau perempuan ya dia memasukkan kapas putih atau memasukkan e, pembalutnya. Ya, ketika dia buka pembalutnya di situ ada noda-noda hitam flek-flek pada sisa kapasnya atau pembalutnya. Ini bagaimana? Kadang-kadang memigungkan. 6. Yang ini masuk dengan flek ya. Flek ini adalah bercak-bercak kecoklatan. Baik setetes maupun dua tetes. Yang muncul bisa sebelum haid atau bisa sesudah haid. Ya atau bisa flek ini keluar ketika hamil, flek ini adalah bercak-bercak coklatan ya seperti satu tetes dua tetes yang bisa keluar sebelum haid, keluar setelah haid, atau keluar ketika hamil dan flek ini bermacam-macam, ada flek yang berwarna merah kehitaman, ada flek berwarna jernih kuningan, jernih kuningan dan fakta medis kemudian mendukung seperti ini fakta medisnya. Jadi fakta medisnya demikian juga flag ini muncul secara normal ya. Ingat ya flag ada yang warna hitam ke kuning, hitam ke kuning, uh, hitam ke ada juga yang warnanya kuning jernih. Dan flag ini secara medis normal, normal pada wanita, normal ya. Baik di awal maupun di akhir ataupun ketika hamil. Dan bisa juga muncul karena faktor lainnya stres, hormon dan sebagainya. Demikian juga ulama menjelaskan se menjelaskan Haid ini bisa keluar sebelum Dan sesudah haid flag, flag bisa keluar sebelum dan sesudah haid se mengatakan As-Sufratu wal-Qudratu Sailani yahrujani minal mar'ah Ahyanan qoblal haidi Wa ahyanan ba'dal haid Yang namanya flag Bahasa, bahasa, bahasa Arabnya Ulama menjelaskan istilah flag adalah Sufrah wa-Qudrah Kudrah, kekuningan dan kudrah teruh ini bisa keluar sebelum haid dan sesudah haid dan ini normal normal secara medis, kenapa? yang namanya haid, yang namanya orang haid pasti ada permulaan dan pasti ada akhirnya Ya ibaratnya kalau e, cairan keluar ya pertama pertama dia kenceng dulu pertama dia pelan-pelan dulu tengah-tengahnya kenceng akhirnya pasti netes ya, kayak di selang itu ya, kalau selang keluar kan pertama pelan-pelan Kemudian kedua kenceng, kemudian terakhir kan netes, cuma netes pelan-pelan, normal. Makanya flag ini ada yang normal, ada yang tidak. Ya, ada ini normal ya, dibedain. Flag ya. Kemudian pembahasan fikirnya ini perhatikan agak jelimet sedikit, dicatat bagus-bagus, diperhatikan ya. Memang pembahasan fikir demikian. Mengenai hukum flag. Ulama menjelaskan flag ini Ada tiga macam Flag ini Ada tiga macam Berdasarkan waktu keluarnya Flag ya Flag ini ada tiga macam Berdasarkan waktu keluarnya Yang pertama Flag yang keluar Sebelum haid Yang kedua Flag yang keluar Ketika akhir haid. Ya, keluar ketika akhir akhir haid. Ya, jadi masih menyambung dengan haidnya di akhir haid. Jadi yang pertama keluar sebelum haid. Yang kedua keluar menjelang akhir haid. Ya, masa-masa akhir. Kemudian yang ketiga flag yang keluar ketika suci. Artinya flag ini keluar ketika haidnya berhenti total. Sudah berhenti total heightnya Kemudian sudah suci berapa hari Eh keluar flag Berapa jeda kemudian keluar flag Ya ingat ya ada tiga kondisi flag Ulama menjelaskan flag ini berdasarkan tiga kondisi Sudah dicatat ya Sudah dicatat ya Kondisi pertama Kondisi pertama yaitu flag yang keluar sebelum height Sebelum height jadi inilah yang disebut dengan kalau sebelum haid masih netes-netes ya wajar Karena ini kan masih permulaan Darah-darah awal Hanya saja Yang netes ini bisa dua macam Awal-awal ini bisa dia Darah haid yang keluar atau bisa darah penyakit Oleh karena itu flag ini Bisa ada dua kemungkinan Bisa darah haid dan bisa darah penyakit oleh kerana itu, Syeikh Taqyikin mengadakan inna sufroh wal kudrota laisa bihaidat bis laisa bihaidin mutlakon yang namanya flag flek sufroh kudroh ini tidak mutlak haid. Jadi flag ini bisa ada dua kemungkinan, bisa dia haid, bisa juga dia istihadoh cuma darah penyakit. Bisa haid, bisa istihadoh. Ya. Bisa dia tetesan darah haid, bisa dia tetesan darah penyakit. Nah, kalau haid flag ya, flek yang keluar sebelum haid maka dirinci lagi. Aduh, banyak sekali rinciannya ini. Makanya perlu dicatat ya. Haid ya, flek yang keluar sebelum haid ya, ini sebelum haid, menjelang haid ya. Kalau dia flag ini keluar menjelang haid ya, menjelang haid. Ya, misalnya dia tanggal 6 biasa haid tanggal 6. Kemudian tanggal 6 itu keluar flag nah ini dia bingung nih darah darah flek ini tetesan darah haid atau tetesan darah lain nah kalau dia ulama menjelaskan kalau fleknya keluar di masa-masa kebiasaan wanita haid kemudian poin kedua disertai rasa nyeri jadi kalau dia darahnya keluar di masa haidnya dia di masa haid kebiasaan dia dan disertai rasa nyeri fleknya ini maka ini terhitung darah haid. Lebih-lebih ada rasa nyeri. Nyeri khas menjelang haid. Kenapa bisa lah nyeri khas atau PMS ya? Kenapa bisa haid bisa nyeri? Iya nyeri karena dindingnya sedang meluruh, sedang luka di sana. Ya, ingat proses penjelasan terjadinya haid tadi ya. Jadi kalau darahnya, darah flek tadi keluar sebelum haid dan dia keluar ketika masa-masa terjadinya haid, misalnya dia biasa haidnya tanggal 6. Itu tanggal 6 awal bulan biasanya dia sering haid. Kebiasaan haidnya. Keluar flek tanggal segitu. Kemudian ada disertai rasa nyeri, maka ini tergolong haid. Ulama menjelaskan ini tergolong haid. Sebagaimana penjelasan ilmu Imam Nawawi, beliau menjelaskan fi mazhabil ulama fi safra al-qodrah qad zakarna anna fi mazhabina anha fi zamanil imkani haidun. Jadi yang namanya sufroh sama qodrah flek kalau dia keluar fi zamanil imkan, dia keluar di zaman yang memungkinkan yaitu zaman ya, zaman yang waktu kebiasaan dia keluar maka fa fi zamanil imkan fa maka dia haid katanya menawi. Maka dia adalah haid. Jadi kalau dia ingat kalau dia keluar sebelum haid, ada flek, kemudian di masa haidnya disertai rasa nyeri tambah lagi, maka ini adalah darah darah haid. akan tetapi kalau darah haidnya kalau flek ini keluar di masa luar haidnya misalnya dia biasa haid tanggal 6 ya, dia biasa haid tanggal 6 awal bulan, tapi fleknya keluar tanggal 1, tanggal 2 di luar kebiasaannya nge flag dia di luar tanggal 1, tanggal 2 biarlah, kebiasaannya tanggal 6 maka ini bukan darah haid tetapi darah penyakit Ya jadi dia keluar di luar masanya ya. Jadi dia enggak flag ya. Biasanya dia haid tanggal 6 tapi flag keluar tanggal 1 tanggal 2. Maka ini bukan hook flag ini bukan dianggap haid. Bukan dianggap bukan dianggap dianggap haid. sebagaimana dijelaskan oleh Syauziy min. Ya. Syauziy menjelaskan Fahazil hazil qudratu allazi sabaqatul haid la yazharu li anna haidun. Ya kalau haid ini ya flag ini yang keluar sebelum masuk masanya haid sebelum kebiasaan haid saya bilang ini bukan haid. Lasiyama izakanat atat kobla adati lebih-lebih kalau dia datang sebelum waktu adat waktu kebiasaan terjadinya haid. Walam yakin alamatul lil haidi dan tidak ada tanda-tanda haid. Minal makzi wajil zohri tanda, -tanda haid berupa al almagus. Magas sakit perutnya dan wajul zuhri Dan kadang punggungnya sakit Bagian punggung bawah sakit Jadi kalau biasanya wanita haid kan gitu ya Menjelang haid itu perutnya agak nyeri dikit Sama punggungnya juga sakit Jadi katanya saya usai min Kalau fleknya keluar Sebelum Atat qoblal adah datang sebelum Waktu kebiasaannya biasanya tanggal 6 Tapi ini fleknya keluar tanggal 1-2 Walam yakun alamatun lil haydi Tidak ada tidak ada tanda-tanda tidak ada tanda-tanda haid seperti maghs atau dia wajul zuhr maka dia bukan haid. Ya, penjelasannya seperti ini. Bukan tanda tanda haid, ingat ya. Jadi kondisi pertama dirinci. Kondisi pertama di dirinci. Kondisi pertama di dirinci ya. Jadi kalau dia sebelum haid, kalau dia nempel-nempel dengan waktu haid, ya, keluar tanggal 6, dia memang biasa tanggal 6 haid. Dan ada tanda-tanda haid, ya nyeri haid dan sebagainya Ini Flag ini dianggap haid Tetapi kalau dia keluar sebelum haid Masih jauh dari kebiasaannya Kemudian tidak ada tanda-tanda haid Maka flag ini dianggap bukan haid Itu kondisi yang pertama Kondisi yang kedua Yaitu Flag yang keluar Di akhir haid Flag yang keluar di akhir haid Jadi ini haidnya mau berhenti Terus nge flag Hayatnya berhenti, kemudian keluar flag. Maka hukumnya, ya, kita lihat flagnya. Kalau flagnya, ya, ini kan hayat yang mau berhenti, kemudian ngeflag. Kalau flagnya ini, ya, kalau flagnya ini, berwarna kuning, masih berwarna kekuningan, lebih-lebih kuningnya masih ada darah merahnya sedikit. Kalau dia fleknya masih apa masih warna kuning lebih lebih masih ada merahnya sedikit, maka dia ini mas flek ini flek ini masih terhitung haid, flek ini masih terhitung haid. Ya kalau di akhir haid fleknya warna kuning lebih lebih kuningnya masih ada merah sedikit, maka fleknya ini terhitung haid. Sebagaimana hadis Aisyah yang kita jelaskan tadi, ya hadisnya Aisyah ada sahabat bertanya, ya Ummu Al Koma bertanya pada Aisyah. Ya. Bertanya pada Aisyah. Ya. Ya, bertanya pada Aisyah. Dia membawa al-qursuf, membawa kapas, fihi sufra tun min Dia bawa kapas yang isinya sofroh, kekuning-kuningan. Dari darah haid. Dia bawa kapas ini isinya kuning-kuningan Dibawa ke Aisyah, dilihatkan ke Aisyah, ini bagaimana Aisyah? Masih kuning-kuningan seperti ini. Ya. Bagaimana katanya? Maka Aisyah menjawab, la tak jalna hata torainal kos sotol baydo. Nah ini yang kita jelaskan tadi. Salah satu cara, salah satu tanda-tanda berhentinya haid, yaitu la tak jalna. Jangan buru-buru kau bilang suci. Jangan buru-buru kau bilang suci. La tak jalna. Jangan buru-buru Hatta torainal kos sotol baydo. Sampai kalian melihat kos sotol baydo, yaitu cairan bening keputihan, bening. Ya bening keputihan, jangan buru-buru. Jadi kondisi kedua, yaitu darah yang keluar menjelang haid, flek yang keluar menjelang haid berhenti. Kalau fleknya abu warna, masih warna kuning-kuningan, apalagi kuningnya masih merah, ini flek ini masih dianggap haid. Sampai keluar kosol kosol baidok, yaitu apa namanya flek atau cairan bening putih. Ini kondisi yang ke kedua. Kondisi yang kedua Kemudian kondisi yang ketiga Kondisi yang ketiga flek Yang keluar Setelah suci Flek yang keluar setelah suci Artinya Wanita ini haidnya sudah selesai Haidnya sudah selesai Sudah bersih farjinya Tanda haid berhenti, berhenti adalah bersih, uh, bersih farjinya Kemudian atau keluar sudah keluar qastal baido sudah berhenti. Artinya hayatnya sudah berhenti. Ya, haidnya sudah berhenti. Kemudian jelek 3 hari 5 hari kemudian ngeflak lagi dia. Ya, jadi hayatnya sudah berhenti dan dia sudah suci, sudah terputus. Kemudian ya 3 hari 5 hari setelahnya ngeflak, keluar flek-flek lagi. Flek-flek ya, agak kehitaman gitu. Bingung dia nih, oh ini, flagnya nih masih haid atau bagaimana? Masih haid atau bagaimana? Maka ulama menjelaskan, kalau seperti ini Sudah suci dari haid, sudah bersih Tiga hari, lima hari, flag lagi Flag ini tidak teranggap haid Ulama menjelaskan, tidak teranggap haid Sebagaimana dari hadis dari Ummu Atiyah Beliau mengatakan kunna la naudul kudratawasufroh badatuhri syai'an dahulu kami tidak menganggap kudroh wa wasqrah flag setelah suci syai'an tidak menganggapnya sebagai terhitung haid demikian juga penjelasan dari Syekh bin Bas iza kana allazi yanzilu alayka ba'da tahurati safrotun wa qadratun fa kalau dia keluar ya sofro sama kudroh haid flag ini setelah suci maka la yutabaru syai'an tidak dianggap sedikit pun ini perkataan Syekh bin Bas jadi kondisi ketiga flag Ya, flek. Ya, flek yang keluar setelah suci. Setelah suci setelah ini. Setelah suci flek keluar ini maka tidak dianggap sebagai darah haid. Ini penjelasannya darah haid ya. Memang dan memang kenyataannya ya fakta di lapangan namanya flek ini bikin bingung Ustaz, bagaimana ini? Ini saya kok keluar fleknya ini setengah-setengah ya, baru setengah hari keluar kemudian enggak. Setengah hari keluar kemudian enggak. Bagaimana? Kadang-kadang bingung. Ya masih menyambung, ini sudah berhenti haid tapi baru setengah hari suci keluar flek lagi bagaimana instast? Ya, ya banyak bingung. Yang pertama, yang pertama jawabannya lah kita gunakan tiga patokan tadi. Ya, kalau kita gunakan tiga patokan tadi penjelasan tadi insya Allah paham. Ya kalau kita gunakan tiga patokan tadi insya Allah pa, paham ya tiga tiga penjelasannya tadi ulama tadi insya Allah paham. Kemudian selanjutnya, ya selanjutnya adalah, selanjutnya adalah. Kalau wanita itu ragu-ragu, benar-benar ragu-ragu dan punya tidak ilmu maka dia yakinkan dirinya, yakinkan dirinya. Oh ya, ndak saya ini anggap saya, saya anggap ini haid. Dia yakinkan dirinya, ya. Karena wanita tuh terus terang wanita itu katanya perasaannya mendalam ya, feelingnya dalam katanya wanita, ya. Bener apa enggak, Wanita tuh punya perasaan yang dalam. Jadi kalau suaminya macam-macam wanitanya sudah punya anu sudah punya perasaan, bener tidak ya? Langsung sms suaminya pak, ada apa pak? Katanya, oh enggak ada, pengen nelpon aja pokoknya, iya jadi wanita ini punya perasaan mendalam, artinya dia punya perasaan mendalam. Bagaimana? Dia punya feeling. Wanita umumnya dia feeling, dia punya feeling sebenarnya. Dia punya feeling ini haid saya? Enggak. Oh, ini ini bukan haid. Wanita dia sudah punya feeling wanita ini. Ini haid. Ini oh enggak ini haid. Ini haid. Dia dia ini ini tidak haid. Wanita punya feeling. Makanya kalau bingung kalau bingung sama sekali mengenai flag, apalagi dia belum memahami eh uh, penjelasan 3 rincian pembahasan yang dijelaskan ulama yang dijelaskan ulama tadi. Kalau dia bingung, maka dia yakinkan dirinya. Dia yakinkan dirinya, dak maiyuribuka ilamalah yurihuk. Tinggalkan yang membuat engkau ragu kepada yang engkau ragu. Al yakinul ya zuluh isak. Ya, dia yakin saja karena yakin tidak akan hilang dengan keraguan. Bagaimana kalau dia salah? Bagaimana kalau dia salah? Ternyata saya anggap ini haid. Jadi saya tidak sholat seharian. Ternyata ini bukan haid. Jawabannya adalah dia telah melakukan istihadah. Tidak mengapa. Dan ada fatwa ulama kalau memang demikian ini tidak tidak masalah ya, tidak masalah tidak masalah kalau memang dia salah salah perkiraan ternyata dia bukan haid padahal dia tidak, sudah sudah setengah hari atau sudah satu hari tidak sholat maka katanya ulama tidak apa-apa dia sudah melakukan istihad tidak mengapa masalahnya sekarang adalah apakah sholatnya dikodok apa tidak ulama berselisih pendapat ada yang bilang dikodok ada yang bilang tidak dikodok ya artinya dia sudah seharian tidak sholat karena dia menganggap haid ternyata dia tidak haid dia tidak sholat bagaimana ada ada ulama mengatakan dia dikodok Sholatnya artinya ditumpuk selama sehari itu lima hari eh lima waktu tersebut ada yang bilang nggak usah. Sebagaimana persilisan ulama mengenai orang yang pingsan seharian pingsan apa dikodok apa ndak? Jadi inilah persilisan ulama perbedaannya. Nah itu adalah penjelasan mengenai flek. Kemudian pembahasan selanjutnya, ya pembahasan selanjutnya ini waktu azan sebentar lagi nih. Ada pembahasan selanjutnya mengenai hukum keputihan dan lendir yang keluar pada kemaluan wanita. Ya hukum keputihan dan lendir yang keluar kepada perempuan wanita ya mengenai keputihan, hukum keputihan dan lendir. Karena waktunya sangat singkat sebentar lagi ya, apalagi ada tanya jawab. Saya langsung ambil saya ambilkan kesimpulannya saja, langsung kesimpulannya padahal ada ini ada ini ada pembahasannya. Mengenai keputihan dan lendir yang keluar pada wanita. Ya, langsung ambil kesimpulannya aja, ndus kita bahas. Ya sebenarnya pembahasannya banyak sebenarnya ini, ada mengenai apa namanya? mengenai nifasnya bagaimana batasan nifas haid Maksimalnya height berapa, Minimalnya? Eh, batasan minimal maksimal nifas Kemudian bagaimana nifasnya wanita yang keguguran dan sebagainya Insya Allah pembahasannya masih banyak ini Ya tapi waktunya terbatas ya Insya Allah masih banyak pembahasannya uh, Mengenai hukum keputihan dan lendir Langsung kesimpulannya aja, ya, kita gak usah bahas Keputihan ini ya, keputihan ini uh, Yang sering ditanyakan apakah dia najis atau tidak Maka pendapat terkuat keputihan ini tidak najis Keputihan tidak najis. Keputihan tidak, tidak najis. Jadi keputihan itu tidak najis. Kemudian pendapat kedua e, yang sering ditanyakan, kalau keputihan keluar, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya, jadi tadi kesimpulannya, langsung kesimpulan ya, keputihan nih pendapat terkuatnya tidak najis. Kemudian yang kedua, kalau keluar keputihan, wudhunya batal apa tidak? Wudhunya batal apakah tidak kalau keluar keputihan? Pendapat terkuat, kalau keputihan keluar tidak membatalkan wudhu tidak merapalakan wudu walaupun beberapa ulama menjelaskan wudunya batal sebagaimana pendapatnya Sye Usaimin kalau keluar wudunya batal ya kemudian pendapatnya beberapa ulama yang lain ya bahwasanya kalau keluar keputihan ini batal ya dia merapalakan wuduh adalah yang namanya keputihan ini kalau keluar tidak batal ini merapalakan wudu tidak membatalkan wudu ya sebagaimana dibahas dalam kitab Al-Hukmur al rutubah ya Bahasa Arabnya keputihan ini Arutubah ya. Pendapat terkuat dia tidak membatalkan hudu Penjelasannya kenapa ya tidak ada dalil Tidak ada dalil yang mengatakan dia batal Dan hukum sesuatu as asalnya Al, aslu, al aslu fil asya'ah tohoroh Hukum asalnya sesuatu adalah suci Kemudian kalau memang dia setiap keluar Dia adalah batal maka ini membebankan wanita Ya membebankan wanita Dia keluar keputihan hudu lagi Keluar keputihan hudu lagi dan sebagainya Kemudian Allah menyebutkan Haid itu adalah uh, kotoran ya dan sebagainya. Jadi pendapat tadi mengenai keputihan bahwasanya eh keputihan ini bukan najis, kemudian yang kedua, keputihan ketika keluar tidak membatalkan wudu. Insyaallah karena waktunya sudah mau ya, sebentar lagi sudah izin maghrib ya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah ya. Kapan-kapan ada kesempatan kita akan bahas lagi mengenai masih banyak pembahasan-pembahasan ya tentang haid dan nifas mengenai apa? nifasnya wanita yang keguguran, kemudian kalau wanita cesar bagaimana nifasnya? kalau dioperasi cesar bagaimana menjalani nifas, kemudian e, bagaimana batasan waktu minimal dan maksimal nifas bagaimana, kemudian bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana e, wanita yang dia menopos kemudian e, kena haid ya, dan sebagainya. Ya insya Allah kita cukupkan ya dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan. Saya. Ada pertanyaan. Saya kalau haid tidak terasa sakit, sampai sering teman bertanya, kok tidak sakit? Apakah itu normal? Jawabannya normal. Jawabannya. Jawabannya normal ya. Jadi ada perempuan yang tidak tidak pernah nyeri haid. Jawabannya normal. Ya karena ini variasi. Ada yang haid, ada yang nyeri, ada yang tidak jadi ini masih normal dan alhamdulillah ya jadi nyeri haid itu sakit ya jangan berandai-andai ya sakit ya e, PMS itu sakit nyeri dan mempengaruhi hormon ya makanya ada yang bilang e, pokoknya jangan sampai berdebat dengan wanita yang PMS ya kalah nanti pokoknya ensen aja kalah katanya ya. jadi ya ini normal gak pernah nyeri haid ini normal ya alhamdulillah Pertanyaan selanjutnya, apakah apabila yang keluar setelah darah haid berupa keputihan, apakah ini tanda suci? Jawabannya, jadi apakah yang keluar setelah haid berupa keputihan, apakah tanda suci? Jawabannya iya, karena eh, tadi kita tidak bahas ya, karena yang namanya keputihan ini ada dua, baik secara medis ya, secara medis atau secara medis keputihan ini ada dua, keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal, keputihan yang fisiologis dan keputihan yang Uh, patologis. Jadi keputihan ini normal. Keluar pada wanita, semuanya normal. Dan keputihan yang normal inilah yang disebut dengan qasatul baidho tadi. Ya, keputihan yang normal tadi, qasatul baidho tadi, ini yang keputihan yang normal. Jadi secara medis keputihan ada 2, yang normal dan tidak normal. Jadi keputihan ini normal pada wanita. Jadi kalau setelah haid keluar keputihan, ya keputihan qasatul baidho tadi, yaitu tanda suci. Ya, jadi kalau setelah haid keluar keputihan kosong terlebih itu adalah tanda suci kecuali keputihannya adalah keputihan patologis kena penyakit warna putih keluar plus bau plus gatal nah ini karena penyakit ya ini karena karena penyakit ya pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau haidnya tidak lancar? Sebelumnya tiga bulan tidak keluar, lalu diberi obat primolut, lalu alhamdulillah keluar. Namun bulan ini belum keluar lagi. Ya jadi ini dia haidnya tidak lancar. Sebelumnya tiga bulan tidak keluar haid karena dikasih obat. Bagaimana haidnya? Ya jawabannya adalah ya memang. Jawabannya memang nih. Jadi memang kalau dikasih obat ini primolut nih obat hormon nih ya, obat uh, pencegah haid kalau memang ya dia dikasih obat pil pencegah haid 3 bulan tidak keluar haid ya sudah 3 bulan itu dia tidak menjalani haid ya sebagaimana obat ini obat pencegah haid ini sering digunakan oleh para jemaah haji jemaah haji dan jemaah umroh ya jadi orang umroh itu kadang dia pakai obat pencegah haid kenapa? ya saya jauh-jauh keluarin 20 juta datang ke apa menjidil haram tidak bisa tawaf karena haid ya padahal umrohnya cuma 7 hari haid saya 7 hari tidak bisa umroh bisa ini dan akhirnya ulama memfatwakan boleh menggunakan obat mencegah haid ya jadi kalau dia ini 3 bulan 3 bulan tidak keluar haidnya karena dikasih obat primulut ya sudah selama 3 bulan itu dia tidak menjalani hukum haid, sholat terus sebagaimana kasus tadi ada dokter kenalan saya, dokter SPOG dia setahun tidak haid karena anaknya kuat menyusui. ya sudah setahun tersebut dia tidak menjalani haid tetap sholat gitu ya kemudian dia bulan ini keluar, eh, Alhamdulillah keluar namun bulan ini tidak keluar lagi bagaimana ya sudah dilihat ciri-ciri darahnya tadi Diluat, dilihat ciri-ciri darahnya kalau memang darahnya keluar darah haid ya sudah dia darah haid, kalau tidak ya tidak haid gitu kita kembalikan dan uh, perhatian bagi para wanita penggunaan ya bagi sebagian wanita penggunaan pil pencegah haid memang efek sampingnya uh, efek penggunaan pil pencegah haid efek sampingnya adalah bagi sebagian wanita ya, ingat bagi sebagian wanita ini haidnya menjadi tidak teratur oleh karena itu kalau wanita yang haji saya tidak menyarankan menggunakan pil pencegah haid jadi wanita kalau haji tidak disarankan walaupun fatwanya boleh tetapi kalau bagi wanita yang haid saya tidak sarankan menggunakan pil mencegah haid karena dia bisa tidak teratur apalagi kondisi haji itu capek ya capek sana capek jalan capek naik ini dan sebagainya capek pokoknya tetapi kalau untuk umroh kita pertimbangkan ya um, untuk umroh kita pertimbangkan untuk menggunakan pil mencegah haid kenapa ya kasian haidnya 7 hari umrohnya 7 hari sudah jauh-jauh tidak -jauh, bisa apa namanya tidak bisa tidak e, bisa tawaf di baitullah tidak bisa sudah jauh-jauh datang ya dan jadwal umrohnya juga tidak bisa di apa tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Bagaimana hukumnya salat dalam keadaan keputihan? Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya keputihan tidak najis. Keputihan tidak najis dan boleh dan keputihan keluarnya tidak membatalkan wudhu sehingga ketika orang keputihan sahnya salat dan hanya saja tinggal diberikan apa? diberikan e, semacam pembalut ya biar tidak keluar terus. Jadi bagi orang yang keputihan insyaallah tidak najis dan tidak membatalkan Wudhu sudah sudah selesai ya? Udah tutup aja ya. Oh iya, iya insya Allah. ya, insyaallah. Iya, ternyata uh, waktunya sudah mau habis ya, sudah mau azan insyaallah. Ada beberapa pertanyaan masih banyak ternyata ini. Insyaallah kapan-kapan kita bahas dan kapan-kapan kita lanjutkan fikih E, kesehatan dan kontemporer wanita ya insyaallah kapan-kapan kita bahas ya e, alhamdulillah e, alhamdulillah juga Alhamdulillah saya juga sudah menyusun suatu buku ya, bukunya agak tebal nih bukunya ya seba, e, buku setebal 200 halaman bukunya agak tebal 200 halaman mengenai fikih kesehatan dan kontemporer wanita yang dibahas banyak ya Insyaallah ini uh, mudah-mudahan uh, akan diterbitkan segera, Insyaallah sudah jadi. Ya, Insyaallah uh, kapan-kapan ada kesempatan kita akan bahas yang mengenai fikih kesehatan kontemporer wanita, haid nifas, melahirkan, sunat, hitan dan sebagainya. InsyaAllah Taala, uh, kita cukupkan dari sini. Ya, uh, ya mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi berkah, ya, menjadi kuotaman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meng mengangkat uh, kebodohan ilmu dari kita dan mendapatkan berkah dan semoga kita selalu bisa mengamalkan ilmu kita kita akhiri subhanallahu wa bihamdika mashallah la warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah demikianlah kajian pada sore hari ini kepada al ustadz Dr. Rayna Hanul Bahrain Kami mengucapkan jazakumullah khairan Demikian kajian pada sehari-hari ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Atas perhatian yang kami mengucapkan jazakumullah khairan Subhanaka Allahumma Wabihamdika asyadu an la ilahi la anta asafir kawatu bilaik Asalallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh